Assalamualaikum sederlun, berita malam edisi hari ini Sabtu 22 April 2017 dibacakan Ardiansyah. Penyidik periksa 3 saksi usut kasus oknum Oknumpolantas Abdiya pukul sopir labi-labi. Pengunjung ke Sabang melonjak kapal penyeberangan tambah trip pelayaran. Kapal Pukat Harimau kembali kuras ikan di Laut Singkil.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 Berlun penyidik reskrim Polres Abdia telah memeriksa tiga orang saksi terkait kasus pemukulan yang dilakukan Oknum Polantas Abdiah RZ terhadap sopir labi-labi terayek Blankpidi Babahrod, Mursah 38 tahun. Kasus pemukulan terjadi selasa lalu di salah satu warung kopi di kawasan Blankpidi. Salah seorang sumber di Polres Abdiah mengatakan tiga saksi yang dipanggil dan diperiksa penyidik yaitu Hermansyah selaku pelapor, Azhar pekerja Warkop dan Zulfikar alias Buyung pedagang di depan TKP pemukulan yang dilakukan Oknum Polantas Abdia. Selain tiga saksi ini, dalam waktu dekat penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yaitu Murzali. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit sehingga belum bisa dilakukan pemeriksaan. Seperti diberitakan Oknum saat lantas Polres Abdiya Brigadir RZ Tega memukul sopir labi-labi Murhazli 38 tahun selasa lalu di salah satu warung kopi di kawasan Blank Pidi hingga korban muntah darah dan sempat dirawat di rumah sakit. Dua hari setelah kejadian kuasa hukum Murhazli melaporkan Oknum saat lantas Polres Aceh Barat Brigadir RZ ke Polda Aceh dan Mabes Polri Kamis lalu. ia berharap kasus ini dapat dituntaskan secara aturan hukum. Sudarlun PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP dan PT Sakti Intimak Mursim pada Sabtu ini menambah jadwal pelayaran kapal dari Banda Aceh ke Sabang dan sebaliknya. Hal ini dilakukan sehubungan dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang datang ke kota Sabang pada liburan akhir pekan dan liburan nasional. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdurrani mengatakan lonjakan penumpang yang berkunjung ke Sabang mulai terjadi sejak Jumat sore kemarin. Hingga Sabtu ini pengunjung yang didominasi wisatawan domestik itu masih terus berdatangan ke Sabang. Meningkatnya jumlah pengunjung yang datang ke Sabang terjadi sehubungan dengan libur akhir pekan dan libur nasional. Meski jumlah penumpang yang menyeberang dari Ulele ke Banda Aceh dan Sabang meningkat dari hari biasanya, namun sejauh ini belum ada penumpang dan kendaraan yang terlantar. Sebab pihak PT Sakti Inti Makmur telah menambah jadwal pelayanan kapal cepat dari Ulele Banda Aceh-Sabang, Dari biasanya 3 trip menjadi 4 trip. Begitu juga dengan halnya kapal lambat yang berlayar tiga trip dari biasanya dua trip. Karena PT ASDP juga mendatangkan KMP Papuyu untuk membantu KMP BRR mengangkut penumpang dan kendaraan dari Banda Aceh ke Sabang dan sebaliknya. Garlun kapal Pukat Raul atau biasa disebut Pukat Harimau dilaporkan kembali masuk ke wilayah Laut Singkil dalam sebulan terakhir. Sebelumnya kapal Pukat Harimau sempat menghilang pasca tindakan tegas aparat keamanan dengan melakukan penangkapan serta patroli rutin. Dari informasi masuknya kapal Pukat Harimau untuk menguras kekayaan laut Aceh Singkil disampaikan sejumlah nelayan serta warga yang hobi memancing. Antara lain Pukat Harimau terlihat di sekitar Pulau Sarang Alu dan Pulau Bangkaru, Kepulauan Banyak. Untuk mengelabui petugas, pelaku ilegal fishing ini menyaru sebagai nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan luka. Praktek kotor nelayan yang disinyalir asal Sibolga, Sumatera Utara itu juga sulit dideteksi sebab beroperasi tengah malam. Sementara siangnya berpura-pura memancing atau menjaring ikan. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dinas Perikanan Aceh Singkil, Kasali ST, mengatakan untuk mengantisipasi kembali masuknya Pukat Harimau, pihaknya melakukan patroli rutin. Dari hasil penelitian tahun 2008 lalu, terumbu karang yang menjadi tempat berkembang biaknya ikan di Laut Singkil mengalami kerusakan hingga 75 Kerusakan tersebut akibat puka troll dan bom ikan, potasium cyanida dan pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan. Sudah lun, polisi memastikan mayat Immanuel Pasar Ibu 24 tahun yang ditemukan di sungai Delhi Kota Medan merupakan korban pembunuhan. Sebanyak 16 pelaku telah ditangkap, satu di antaranya bahkan ditembak mati. Kapolres restabis Medan Kombes Sandi Nugroho mengatakan jasad Joshua Emanuel Pasaribu, warga Jalan Menteng Raya, Gang Segar, Kota Medan, ditemukan warga tersangkut di tepi sungai pada Kamis dini hari lalu. Saat ditemukan korban masih di dalam karung tanpa mengenakan pakaian. Terkait kasus pembunuhan ini, sebanyak 16 pelaku telah ditangkap, satu di antaranya bahkan ditembak mati. Pelaku yang tewas diketahui sopar 44 tahun warga Jalan Multatuli Medan Kota. Pelaku terpaksa ditembak di bagian dada karena menyerang Bribka Ritno Arwan dengan parang. Sementara dari 15 pelaku yang ditangkap selamat, satu diantaranya wanita parubaya. Wanita tersebut mengaku ikut memukul korban menggunakan tangan kosong. Saat ini polisi masih memburu empat pelaku lain yang terlibat penganiayaan Joshua. Para pelaku nekat membunuh korban karena menuduh korban sebagai informan polisi. Para pelaku menduga korban melaporkan keterlibatan mereka dalam kasus narkoba ke polisi. Anda sedang mendengarkan berita utama serang, serang di FMFM. FM. Sudarlun Musabaka, Tilawatil Quran, MTQ, tingkat kota Lokusmawi akan berlangsung di tiga lokasi hingga 26 April 2017 mendatang. Kegiatan keagamaan ini secara resmi dibuka Walikota kota Loksmame Yahya dengan ditandai penekanan tombol di arena utama di lapangan Hira Jumat malam kemarin. Kepala Dinas Sari'at Islam dan Pendidikan Daya Loksmame T. Mansur mengatakan untuk cabang tilawah, tartil cacat netral, kiraah sabah, semua golongan dan sahrir Qur'an berlangsung di arena utama yakni lapangan hira Untuk cabang fahmil Qur'an, khatil Quran dan MMQ berlangsung di SMK Negeri 2 Loks Mawai. Serta untuk cabang Hibzil Quran dan Tafsiril Quran, semua golongan berlangsung di Masjid Jamik, Lancang Garam. Mansur mengatakan jumlah peserta yang mengikuti MTQ kali ini sebanyak 176 orang utusan dari 4 kecamatan. Para juara setiap cabang nantinya berhak mewakili Loks Mawai ke MTQ tingkat provinsi. Sementara itu wali kota Swayidi berharap kepada Dewan Hakim MTQ dapat bekerjasama secara amanah dan melakukan penilaian secara objektif agar tidak ada pihak yang dirugikan. sudah Dalun Cagup Cawagup DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno menang telak dalam pemungutan suara ulang di TPS 19 Pondok Kelapa, Jakarta Timur hari ini. Pasangan Andi Sandiaga memperoleh suara 256 suara. Suara yang didapat oleh pasangan Anis Sandiaga jauh mengungguli Cagub Cawagub DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Jarot Saiful Hidayat. Pasangan calon petahana tersebut hanya mendapatkan 75 suara, sedangkan suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak 8 suara. Total keseluruhan perolehan suara di TPS 19 Pondok Kelapa berjumlah 339 suara dari total 661 DPT dan 8 DPT tambahan. Warga sekitar yang menyaksikan penghitungan suara langsung mengumandangkan takbir untuk menyatakan dukungan mereka kepada Anis Sandi. Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mendatangi TPS 01 Gambir yang juga menggelar pemungutan suara ulang Sabtu pagi. Sumarno menyayangkan tingkat partisipasi pemilih menurun dibanding pemungutan suara pada Rabu 19 April lalu. Sumarno mengatakan tingkat partisipasi pemilih yang menurun drastis adalah konsekuensi saat pemungutan suara ulang. Sumarno berharap kejadian seperti ini menjadi tolak ukur untuk perbaikan regulasinya ke depan. Sudahlun jumlah korban jiwa akibat serangan Taliban ke pangkalan militer Afganistan telah bertambah menjadi 140 orang. Dalam serangan itu para militan menyamar dengan mengenakan seragam militer Afgan. Serangan di kota Mazar-i-Sharif, Afghanistan Utara itu disebut-sebut sebagai serangan paling mematikan terhadap pangkalan militer Afgan. Seorang pejabat di Mazar Isarif mengatakan sedikitnya 140 tentara tewas dan banyak lainnya terluka dalam insiden itu. Sejumlah pejabat lainnya mengatakan bahwa jumlah korban jiwa kemungkinan lebih dari itu. Dalam serangan itu sebanyak 10 militan Taliban berseragam militer Afganistan dan mengendarai sejumlah kendaraan militer menyerbu pangkalan militer. Mereka menyerang para tentara dengan granat berpeluncur roket dan senapang serbu. Juru bicara Taliban Zabilullah Mujahid mengatakan serangan tersebut merupakan pembalasan atas pembunuhan beberapa tokoh senior Taliban di Afganistan Utara belum lama ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian, Berita Malam Edisi Sabtu 22 April 2017. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.